Halo Pak John Halo pagi Pak s i l a k a n Pak Komentar saya r i n g k a t saja karena sama-sama banditnya Pak t a kasih Ya terima kasih Pak John Sudah ada Pak Agus s i l a k a n Pak、uh, Kayaknya ini adalah perilaku Raja Kecil ya Terus yang diruikan adalah masyarakat Karena kan kalau ada yang tidak masuk itu Pelayanan antara masyarakat kan terganggu Kayaknya Raja Kecil ini gak boleh、uh, Semena-mena menurunkan、uh, tingkat pelayanan kepada masyarakat. Jadi kayaknya harus ada aturan lagi bahwa raja kecil raja-raja kecil yang brengsek ini nggak boleh、uh, kalau dia mau membuat suatu libur atau menurunkan pelayanan p a d a masyarakat, dia harus melalui suatu tingkat lagi. Baik, terima kasih Pak Agus atas komentarnya. Mantaleo. どうもありがとうございました。 Itu bapak bu wali kotanya itu kan baru-baru kan baru nikah, j a dia d i bulan madu dulu. Itu aja, terima kasih.、Ya. Sudah a d a siang Pak Indra. Siang Pak. Ya, s i l a k a n Pak komentarnya.、Uh, itu wali, wali kota Bogor, sepertinya tuh、uh, kalau kita lihat Pak, sebelumnya juga ada masalah ya, pernah di, di e l c i n t a Ungkapkan bahwa memang、uh, Dia melarang untuk、uh, Pembangunan ibadah, sekarang bikin lagi peraturan Seperti kaya gini, kelihatannya mungkin Orangnya memang tidak disiplin g itu Pak、uh, Wali kotanya, jadi dia Bikin aturan supaya dia Dia sendiri lebih mudah gitu Di dalam mencapai itu Masa、uh, bikin Aturan ininya apa、uh, Dikasih kemudahan pegawai negerinya a t a u n g g a k benar itu Pak, wali kotanya, makasih Pak jadi... Terima kasih Pak Indra Dan Bapak Heru ya s i l a k a n Pak、uh, Kuali Kota b o g o r Itu s i l a k a n mungkin bisa tegak b a g a i disiplin Soalnya Apalagi kaitannya dengan libur Dia kan lagi mau bulan madu terus gitu Lagi baru kawin sama hari Terima kasih Terima kasih Ibu Eni Halo selamat siang Ibu Eni s i l a k a n komentarnya、uh, Komentar saya gini bu,、uh, Pak ya Contohnya ya kita di Kuala Lumpur ya Pak ya Itu lebaran ya、ah, Harinya マリカスモードディカスティダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ Mestinya warga Bogor ini rame-rame ini h Pak, demo menurunkan sang wali kota. Buat apa wali kota semacam ini jadi pemimpin? Dan tidak menutup kemungkinan terjadinya KKN besar-besaran, Pak, di lingkungan kerjanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Paulus. Ada Bapak Hartono. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, Pak.、Uh, ini sebilanya di arah bagaimana menata m e n g e l o l a suatu negara, suatu jabatan. Yang ada di koran Kompas kemarin mengatakan bahwa liburan panjang ini h a r u sebenarnya s harus ditiadakan cuti bersama. Jadi tidak, tidak efisien, tidak efektif, bahkan merugikan malah dia mem, mem, apa, membenarkan memberikan perpanjangan hari. Jelas ini kan melanggar peraturan, bukan mengajar disiplin malah mengajar, mengajarkan melawan disiplin. Demikian komentar saya. Yang Pak Sujarto. Assalamualaikum Ya, s i l a k a n Pak Ya, saya pikir Pak Wali Kotanya itu perlu dicopot ya Karena sangat tidak menunjang pembangunan, terima kasih Terima kasih Pak Sugiarto Sudah ada lagi Bapak Denny? Halo Ya, s i l a k a n Pak Halo、si、Ya, halo Bapak Denny, s i l a k a n Iya, saya pikir Wali Kota Bogor ini dipercepatkan pensiun Pak サワニャ、サワロ、ねメコブトサニャ、センディリギト、バー。ティマガシ。ティマガシュパディリアデバパハンティマガシ。セピティアウォーリポタイト、ビジャンサーナ、ダンサーナ、インドネシアナ、ティマガ